بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في هذا الوقت الحمد لله على السلامه والشكر له وعلى توفيقه وتمكينه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 tidak ada kata yang pantas kita rangkai pada hari hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah dan semata mana yang atas nyiakan Taufiknya kita semua bisa melangkahkan kaki kaki kita ke tempat yang mulia ini. Salawat dan salam mudah mudahan sentiasa diterangkan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salam wa salam wa wa balik kembali beserta para keluarganya. Para sahabatnya, para pengikutnya yang muti beliau dengan baik dan istiqomah hingga akhir zaman. Kau muslimah muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kematian adalah suatu yang pasti yang menemui kita. Tidak ada satu jiwa pun kecuali dia akan ditimpa dan dihampiri oleh yang namanya kematian. Allah Subhanahu Wa Taala berkata: "Kul Inna Mu Taala Nadi Ta'biru Nabihi, fainnu mulakhihi. Thumma turudun ilaa Ali al-Wali fa shaleh." Katakanlah mohonlah sungguhnya. Kematian yang kalian nari daripadanya, semuanya dia akan mengehampiri kalian, thumma turunahilah alimul waib wal shahada dan kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui seluruh perkara yang baik. Maka Firman Allah di surat Al-Jum'ah Yang ke-8 ini Menunjukkan kepada kita Bahwasanya Kita semua pasti Merasakan kematian Oleh kerana Al-Imam Al-Muzani Murid besar Yang al, al syafii Di dalam kitabnya Syafus Sunnah beliau mengatakan Wal-kholku mayyitu Dabi ajarihim Seluruh makhluk itu akan mati ketika ajalnya sudah tiba. Semua makhluk itu akan mati ketika ajalnya sudah tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-34, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa'a ajaluhum la yastaqdiruna sa'ataw wala yastaqdimun." Setiap umat itu memiliki ajal. Dan ketika ajalnya sudah tiba, maka mereka tidak akan mampu mengakhiri sedikit pun dan tidak akan mampu untuk mengkedepatkannya. Dan seluruh yang memiliki jiwa di permukaan bumi itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah subhanahu wa taala bersumbat di surat Az Zumar ayat yang ke 30 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan tidak ada satu jiwa pun yang mati Allah, kitab yang muajjalah." Tidak ada satu jiwa pun baikkan dia akan mati dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu yang telah ditentukan. Seluruh Makhluk yang memiliki Nyawa seluruh makhluk yang memiliki jiwa semuanya akan mati. Oleh kerana ya Allah Subhanahu Wa Taala berseru di dalam surat Al-Kosas ayat yang ke 88 "Kullu Shaykin kullu Shayin harikun kila wajah". Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Para ulama tafsir mengatakan bahwasannya seluruh makhluk itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu Wataala. Karena yang binasa dengan wajah di situ adalah pemilik wajah. Kalaulah wajahnya tidak hancur, berarti pemilik wajahnya juga tidak hancur. Maka seluruh makhluk itu akan merasakan yang namanya kematian. Dan Allah s.w.t berfirman dalam ayat yang lain Inna ka mayhitun wa innahu mayhitun Sungguh kau wa yuhammad akan mayhit akan menjadi mayhit Dan semuanya mereka juga akan merasakan kematian Makhluk yang paling mulia saja Rasulullah s.a.w. akan meninggal Merasakan kematian apalagi makhluk yang lain. Oleh karenanya seluruh makhluk itu akan merasakan kematian. Kematian itu memiliki dua sifat. Yang pertama dia pasti. Seperti tadi di ayat yang pertama kita sebutkan "Innal mauta la mutakhirun fa innahum ulatikum pasti menyepi kalian. Yang kedua, sifat kematian adalah tiba-tiba. Tidak ada yang mengetahui di mana dia akan mati dan kapan akan mati. Allah SWT berkumpul di akhir surat Luqman: Inna allaha indahu al sa'ah. Wa yunazilu okay. wa'itha wa ya'alama fil arham. Wa ma tadri nafsu ma da taksibu udha. Seorang jiwa itu tidak akan mengetahui apa yang dia ketahui di esok hari. Wahai ta dari nafsu biayi aku ditangguh dan dia tidak akan mengetahui. Suatu jiwa tidak akan mengetahui di mana dia akan mati. Ini menunjukkan bahwasanya kematian itu sifatnya pasti dan tiba-tiba. Oleh karenanya betapa sering kita lihat ada orang. Yang dia memakai pakaian sendiri. Namun di hari itu pula orang yang membuka kancingnya adalah orang yang mengurusi jenazahnya. Ada orang yang pergi mengendali kendaraan sendiri. Namun pulang dia sudah menggunakan kendaraan yang lain yaitu ambulans. Dalam kondisi tidak perjalanan. Ada orang yang mengatakan kepada istrinya siapkan untuk makan. Buah sempat dia makan ya dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendak kita semua berusaha memperbaiki amaran amalan kita demi untuk menghadapi detik-detik kematian kita. Dan seorang itu biasanya dimatikan Di atas kebiasaannya Seorang itu biasanya dimatikan Di atas kebiasaannya Namun terkadang Ketika seorang Melakukan amalan soleh Tidak dilakasi dengan Kenikhlasan Itu terkadang Dia mendapatkan sukun khuatiman hal itu sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam hadis yang sahih ya Nabi SAW pernah menjelaskan bahwasanya ya seorang itu akan senantiasa melakukan amalan-amalan ahli surga hatta ma yakunu baina hu wa bainaha illa diraq sampai jarak antara dia dengan surga itu hanya satu hasta saja Faya'sbiqu alaihir kitab Namun catatan Yang berada di lahu al-mahfud sudah mencatat Dia bahwasanya dia akan menjadi penghuni Neraka Faya'malu bi'amir ahli nar faydukul mar Maka Dia pun mengamalkan dengan Amalan ahli neraka di akhir hayatnya Sehingga dia pun menjadi penghuni Neraka Sebaliknya Wa inna ahadakum lay'amalu Bi'amali ahli hatta ma yakunu bainahu ada dia antara kita ada dia antara dia yang sentiasa beramal dengan amalan akhirat sampai jarak antara dia dengan raka hanya satu hasta saja fayasbiqu alal kitab fayamalu aali ahli janna fayadkhulha kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan an surga sehingga ya Catatannya pun sudah tercatat bahwa dia akan menjadi penghuni surga sehingga pun dia masuk ke dalam surga tersebut. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita memperhatikan kebiasaan kita. Dan betapa pentingnya kita mengikhlaskan amalan-amalan kita. Sehingga dengan amalan yang dibangun atas keikhlasan di atas petunjuk Rasulullah SAW yang seorang akan terhindar dari yang namanya su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki husnul khatimah. Maka seorang tidak akan mati kecuali memang sudah tiba ajalnya. Berbeda dengan keyakinan orang-orang kafirilah -orang yang meyakini bahwasannya orang terkadang bisa wafat sebelum ajalnya betul. Ya. ya. Ini dia dalam. Jadi menurut mereka bahwa saja ajal itu ya terkadang bisa mendahului atau jiwa seorang bisa mendahului dari ajal. Jadi ajal itu hanya ada terkadang berpas-pasan dengan yang namanya kematian. Itu kata mereka namun kita meyakini bahwa saja berdasarkan nas-nas yang Musahi seperti yang tadi kita sudah sebutkan ya di dalam surat al-A'raf ayat 34 waliqul imtihan ajar setiap umat itu akan ada ajarnya pengidja ajaran umum banyak tak terlunasah terbualnya tak begitu kalau sudah tiba ajarnya maka dia tidak akan mampu menghindarkan ajar tersebut dan tidak akan mampu itu mempercepat dan satu makhluk tidak akan mati sampai dia mengambil seluruh jatah rizkinya. Satu makhluk tidak akan mati, tidak akan wafat sampai dia sudah mengambil seluruh jatah rizkinya. Olekannya kita tidak usah khawatir masalah rizki kita, sehingga kita ya melakrak apa yang diharamkan oleh Allah sematamu, maklum. Nabi saw bersabda. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang baik, Ayuhanas kita Ummah, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah, waajibilulfiqolah dan perbaikilah kalian dalam mencari rizki. Fa'inna nafsan kita muhtahha ya Taufiyarizka, karena semuanya jiwa itu tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rizkinya. Oleh kerana Syed Suleiman Al-Rahim pernah bercerita. Bahawa saja ada seorang yang dia itu pada rumah jatuh ke dalam sumur. Maka orang-orang pun berusaha untuk menyelamatkannya. Sudah selamat di atas orang itu diberikan air. Hidup. Dan pada rumah dia terjatuh lagi ke dalam sumur tersebut. Di kali yang kedua ini dia tidak terselamat. Ini menunjukkan akan kebenaran sabda Rasulullah Sallam dan takutanafsun hatayastaufiyariq pahat satu jiwa itu tidak akan mati sampai mengambil seluruh jatah rizkinya satu jiwa itu belum sempurna jatah rizkinya sampai dia meminum sampai teguk air setelah itu baru dia wafat semoga Maka kita tidak usah kalah dalam mencari rizki rizki kita itu sudah dicatat oleh wasmanahu wata Ingat kita perbaiki bagaimana cara mencari kita rezeki. Kemudian ya Al Imam Al-Muzani juga mengatakan di dalam kitabnya Syatun dan ini sumah baqda bang dakatil kuburil musa'alun. Kemudian makhluk itu manusia itu setelah dia wafat di alam kuburnya akan mendapatkan himpitah. Setelah itu mereka akan ditanya. Akan mendapatkan yang namanya himpitah bubur Dan ini berlaku bagi semua kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Sahih Ibnu Buayya dan Tabarani dalam Al-Majmu' Al-Kabir dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami' Al-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda laaunaja ahadun min dawati al La daja Sa'ad bin Mu'adh. Kalau ada diantara kalian yang selamat dari himpitan kubur, niscaya khoraknya adalah Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh adalah sahabat yang luar biasa mulia. Beliau adalah orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al shurrahman Al-Ihtazh al shurrahman li maut Sa'ad bin Mu'adh bergetar sehingga sana Allah semata Allahu dikanakan meninggalnya saat bimunat ini menunjukkan akan kebolehannya sahabat tersebut namun apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam launaja akhirnya berpantilah koberila naja, naja saat bimunat kalau salah seorang diantara kalian selamat dari himpitan kubur maka istilahnya orangnya adalah saat ad bimunat ad. saat bimunat saja tidak selamat dari himpitan kubur apalagi kita Orang sangat bermoralnya, orang yang sangat mulia. Di sisi Allah Subhanahu Taala tidak selamat dari himpitan kubur apalagi kita. Namun berbeda orang yang soleh ketika dihimpit kubur dia akan diluaskan lagi kuburan. Ya. Setelah dihimpit oleh kuburan manusia atau makhluk akan ditanya oleh malaikat. Hal itu sebagaimana Ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, riwayat Ibni dengan salat yang panjang, dengan salat yang baik, ya. Dan hadisnya luar biasa panjang. Ya. Di antara perkataan beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, in the Quran 22 awal la ahadukum ataahu malakan aswadani azraqan. Jika seorang di antara kalian sudah masuk ke alam kubur, sudah dikuburkan. Beda ya antara kuburan dengan alam kubur. Ya. Alam kubur itu alam khusus, sedangkan kuburan itu itu ya rumah terakhir kita, satu kali dua meter. Namun tidak mesti orang masuk ke dalam alam kubur melewati kuburan. Bisa jadi orang yang dimakan ikan paus, orang yang dibakar ya, sampai menjadi debu itu juga mereka pasti akan masuk ke dalam anak kubur walaupun tidak mesti melewati kuburan yang luasnya 1 kali 2 meter. Bedakan antara kuburan dengan alat kubur ya. Oleh karenanya ya sungguh orang yang meletakkan rekaman di dalam kuburan kemudian ya terdengar suara-suara yang seperti orang yang diadab kemudian disebarkan di internet itu khawatir merupakan tipu daya setan untuk menghancurkan akidah kaum muslimin orang tersebut mengatakan di hati ini adalah orang-orang yang sedang diadab kubur dengarkan semuanya padahal alamnya berbeda antara kuburan dengan alam kubur ya, kalau sama ya udah kita pasang kamera dan kalau sama disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibukakan untuk orang yang beriman pintu menuju surga. Kalau sama ya sudah, kita masuk ke dalam kuburan orang yang saleh. Kemudian kita masuk surga lewat pintu kuburan tersebut. Beda, ini alam kubur bukan kuburan. Oleh karenanya kenikmatan dan azab yang dirasakan oleh seorang itu ada di alam kuburan bukan di kuburannya. Maka jangan sampai ada orang yang Mengingkari ada kubur, seraya dia mengatakan, ah saya buka kuburan orang kafir biasa saja, sudah tiga malam seperti itu saja. Ya. Beda ini masalahnya anak kubur ya. Sebagaimana seorang ya, dia ketika tidur merasakan kepayahan, walaupun jasadnya biasa saja. Nah itu baru yang ada di dunia Apalagi ini arahnya yang Berbeda, yang mungkin jasadnya seperti itu Walaupun kata para ulama bahwasanya nikmat dan Adab kubur itu akan dirasakan Juga oleh jasad Namun yang dominan akan dirasakan Oleh ruh ya, Akan dirasakan oleh ruh Berbeda dengan kehidupan dunia Yang dirasakan dominan Adalah oleh badan Ketika dia memukul kita yang dominan merasakannya apa? badan. Walaupun ruh kita juga ikut Tersakiti Namun yang dominan adalah badan. Berbeda dengan alam kubur Yang dominan adalah Untuk ruh Walaupun jasad juga akan mendapatkan Rasa sakit Maka di dalam hadis riwayat Nomor 1991 ini Dijelaskan bahwa saja Ketika seseorang sudah berada dalam alam kubur Akan didatangi Dua malaikat yang hitam lagi Kebiru-biruan Dikatakan kepada salah satunya Dengan nama Al-Muka ya, Dan yang lain dinamakan Dengan An-Nakir Maka Di dalam hadis yang panjang itu Dijelaskan bagaimana Yang proses seorang berada dalam kubur. Dia ceritanya adalah dia akan ditanya tentang rabb siapa Tuhanmu? Wa ma dinu, siapa agamamu? Wa man alladhi, wa arqama rajul alladhi ba'atsasi, siapa orang yang telah diutus kepadamu? Ya. Yeah. Wa kayfa a'lamu, dari mana kau tahu? Maka seorang mukmin dia akan menjawab Rabbiy Allah. rabb adalah Allah. Ginian Islam, agammu adalah Islam. Buah Rasulullah. Dan orang tersebut adalah Rasul, Rasulullah SAW. Kemudian ketika ditanya dari mana kau tahu orang itu kita menguasakan cubihi wasadak tu. Saya membaca kitab Allah, Firman Allah Taala, maka aku pun imaninya dan membenarkan Firman-Firman Allah tersebut. Maka ini dalil yang menunjukkan akan adanya fitnatul kubur. Ya. Demikian juga di dalam kuburan akan ada setelah fitnatul kubur ada namanya adzabul kubur atau naimul kubur. Ya. Adzabul kubur atau naim al kubur. Ya. Adzab kubur itu dalilnya jelas. Seperti firman Allah SWT an taala annar yuharadun 'alayha budwan wa 'asiya. <Sessizuk> Neraka akan ditampakkan kepada Firaun dan pengikutnya budwan wa 'asiya. <Sessizuk> Di surat Ghafir ayat yang ke-46. Surat Ghafir ayat yang ke-46. Anda yu'adunum budwan wa 'asiya. <Sessizuk> Raka akan ditampakan kepada Firaun dan para pengikutnya di pagi dan sore hari. Wayu mataku Musa dan di hari kiamat akan diucapkan bagi mereka ankhilulilah Firaun ankhilulilah Firaun dan Ashab daripada. Masukkan Firaun dan pengikutnya kepada agam yang lebih pedih. Ya. Maka para ulama menyebutkan Ini berkenaan dengan Ada kubur Di pagi dan sehari-harinya Dinampakkan kepada mereka Neraka Bahkan dijelaskan dalam hadis Akan datang kepada mereka Panasnya Api neraka Hawanya api neraka Baru hawanya saja Dan akan di ya Tidurkan mereka Di kasur yang berasal dari neraka. Sebaliknya, orang yang mukmin itu di kuburannya akan mendapatkan kenikmatan, akan ditidurkan di tiduran di tempat tidur yang berasal dari surga. Kemudian akan dibukakan kepadanya pintu yang menguburkan ke dalam surga sehingga dia mengatakan rabbi atini sa'ah, rabbi atini sa'ah wahai rabb tegakkan segera kiamat, wahai rabb tegakkan segera kiamat. Karena dia sudah melihat bagaimana keindahan surga Dia ingin segera memasuki dalam surga Allah semangatmu Wa ta'ala tersebut okay. Maka Itu perkara yang kedua Perkara yang pertama tadi mengatai, mengenai Sib atau kubur Mengenai pertanyaan yang berada di dalam kuburan Ya okay. Kemudian yang kedua ya, adalah perkara yang mengenai dengan ahlat atau ni'mat, obor. Ya, hal itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 1374. Sungguhnya seorang hamba jika sudah diletakkan di kuburannya, watawal langhu ashabu dan keluarganya sudah meninggalkannya, buainnahu mulayasna ukar ani alih. Sungguhnya dia masih akan mendengarkan bunyi terombak orang yang mengantarkan jenazahnya. Ata'umalakan fayuqidan. Akan datang kepadanya dua malaikat yang akan menidukannya. Fayyulal lah, ma'hum tetapul fih ala yang diantara pertanyaannya adalah apa yang kau katakan tentang seorang ini? Yaitu dinampakkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alhumma luhummin fayaqulu ashhadu an-nabi muhammadu Adapun seorang umin dia akan mengatakan saya bersaksi bahwasanya beliau adalah Abdul Noor Rasul. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rukun iman kita. Atau bukul syahadat kita mengenai syahadat syahadatan Muhammad Rasulullah, itu ada dua, ya. yang pertama adalah meyakini bahwasanya beliau adalah hamba Allah, sehingga kita tidak boleh beribadah kepada Rasulullah SAW Yang kedua adalah bahwasanya beliau adalah seorang Rasul, sehingga kita tidak boleh mendustakannya, tidak boleh kita menghinakan syarikatnya ya. Maka dikatakan kepadanya, ungurilah makhluk kami dan pada abdalah kaum engkau ada di dalamnya. Dikatakan kepada orang beriman tersebut yang sudah berada di alam tersebut, lihatlah kepada rumahmu yang berada di neraka. Allah telah menggantikannya dengan tempatmu yang berada di surga. Maka dalam perbualan disebutkan, ini rumahmu di dalam neraka seandainya engkau bermaksiat kepada Allah. Surga, mataan. Allah telah menggantikannya dengan rumahmu yang berani. Semoga. Ya, bacaan rumah jamian. Maka dia pun melihat kedua tempatnya itu. Ya, orang munafik. Ada pun orang munafik, orang munafik, orang munafik. Ya, ketika dikatakan kepada mereka, siapakah orang yang ada di depanmu ini? Maka dia akan mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Kutu aku rumah yang pun hendak, suwai ku lula da'alita walatih. Nah, dia hanya mengatakan, saya hanya berusaha untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Maka dikatakan kepadanya, aku tidak tahu dan aku belum membaca. Yaitu membaca apa? Firman Allah SWT. Nah, maka ini menunjukkan akan adanya azab. Ya, kubur dan nikmat kubur. Maka di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya walaytu rabbika min hadith toba, maka orang mudasik atau kafir tersebut akan dipukul dengan palu yang kalau dipukulkan ke kubur misalnya kubur tersebut akan hancur hanya dengan satu kali pukulan. Fayasifu sayhatun yasba dari hikoy yang disampaikan maka teriakannya akan dicegah oleh seluruh makhluk kecuali hanya jin dan manusia. Bahkan dijelaskan dalam di riwayat lain. Ya, kalaulah kita mampu mendengar apa yang diperlakukan kepada orang-orang kafir dalam kuburan mereka, niscaya kita tidak akan mampu hidup nyaman. Nah, bagaimana kita mau hidup nyaman? Ya, baru berjalan mendengar cerita yang berada di dalam. Kuburan dalam orang kafir, tentu kita tidak akannya berfikir. Ya. Maka ini di atas nama Allah, kita tidak dijadikan mendengar apa yang yang dirasakan oleh profan orang kafir atau orang munafik dalam kuburan mereka. Ya. Dan adat kubur ini, itu ada yang terus menerus itu berlaku bagi orang-orang kafir dan munafik. Terus minum. Berdasarkan ayat yang tadi kita bacakan. kan, Anda wu yo allahu naalihha Itu untuk orang-orang kafir. Adapun untuk orang-orang yang bermaksiat, agar tubuh itu nanti akan berhenti sesuai dengan kadar kebasiatan. Agar tubuh itu akan berhenti sesuai dengan kebasiatannya. Kemudian berkata lima al muzani dalam syabu sunnahnya. Wahabah adalah bila manusurun. Kemudian setelah makhluk itu hancur di dalam kuburan mereka akan dibangkitkan. Setelah mereka hancur ya, di dalam kuburan mereka akan dibangkitkan. Ini berlaku bagi seluruh manusia. Ya. dan dalil yang menunjukkan akan adanya hari kebangkitan ini yang caranya adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-56. Allah SWT wa taala berfirman, "Summa ba'atsna min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian wafat, setelah kalian meninggal agar kalian bersyukur. Ini diantara hikmah kenapa kita akan dibangkitkan nanti di hari kiamat Agar kita bersyukur. Agar kita mempergunakan seluruh nikmat ini di dalam rangka taat kepada Allah SWT. Bayangkan kalau tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Setiap manusia akan bebas melakukan kejahatan sekehidatnya. Maka dengan adanya hari kebangkitan ini, ini menunjukkan akan keadilannya Allah SWT. Orang yang didolimi di dunia itu akan mendapatkan haknya nanti di hari kiamat. Sebaliknya, orang yang mendolimi di dunia dia akan mendapatkan hukumannya nanti di hari di hari kiamat. Ini menunjukkan akan keadilan yang Allah SWT wajahnya. Kemudian di antara dari yang menunjukkan akan adanya kebangkitan nanti adalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dinamai 2950. Nabi sawwalah melalui salam besar damai kainan nashtainya arbaun antara dua tiupan salam sakara itu 40 Maka periwayat hadis ini ditanya itu Abu Hurairah. Empat puluh tahun enggan dia menjawab. Empat puluh hari dia juga menjawab. Empat dia juga enggak untuk menjawab. Kemudian beliau melanjutkan, ya sabda Rasulullah Sallam, "Sumbaihuzilohku minas sama dimana? Kemudian setelah ditiupkan dua kali sangsakala, Allah akan menurunkan air dari atas langit. Fayaqutulakalmaiyat futurilapal. Maka makhluk semuanya akan tumbuh, akan bangkit kembali sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran." Lain sahminal insan sya'ibun yubda illa alman wahidah. Tidak ada satu makhluk pun atau tidak ada satu zat pun dari manusia kecuali akan hancur, kecuali satu tulang. Wah ya. buah ajuh bintanah, yaitu tulang ekor yang paling ujung, itu yang tidak akan hancur dari manusia. Yang tulang sendi yang paling ujung atau tulang ekor yang kecil, yang dinamakan dengan ajuh bintanah. Laminnahu yurakabu al-khalqu yawma dari tulang itulah manusia akan dibangkitkan. Ya. Maka ini menunjukkan akan adanya hari kebangkitan. Siapa orang yang pertama dibangkitkan nanti di hari kiamat? Jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Wa anna na awalu mantan shaklo an hilaf, wa an na awalu mantan shaklo an hilaf. Saya adalah orang yang paling pertama keluar dari kuburan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari kebangkitan ini adalah sesuatu yang pasti. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan hari ini Namun para ulama menjadikan empat golongan atau empat kelompok dari dalil-dalil yang menunjukkan akan adanya hari kebangkitan Para ulama membagi empat kelompok dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan akan adanya hari kebangkitan ya. Yang pertama adalah dalil-dalil yang menunjukkan akan bahwasanya Zat yang maha mampu menciptakan manusia dari ketiadaan itu maha mampu untuk mengulangi penciptaannya setelah mereka mati. Dalil-dalil yang menunjukkan akan Maha mampunya Allah Dalam menciptakan manusia dari awalnya Itu menunjukkan akan Bahwasanya Ya Pengulangan penciptaan nanti Di hari kebangkitan itu lebih mudah Daripada penciptaan yang awal ya, Kalau kita sekarang punya Perusahaan Membuat robot misalnya atau membuat mesin Mana yang lebih sulit Membuat mesin yang tidak pernah Diciptakan sama sekali atau membuat mesin yang pernah dulu kita buat sebelumnya mana yang lebih mudah ketemu buat mesin yang dulu pernah kita bikin nah ini ada dalil-dalil mengingatkan kita tentang penciptaan yang pertama Di antaranya adalah firman Allah swt ya di dalam surat Maryam Ayat yang ke 66 sampai enam puluh Allah Subhanahu Wa Taala berkata: "Mubayyul Inzaanu Aidanamitul Asyufa Ukhrajuhaya". Berkatalah seorang manusia: "Apakah saya kalau sudah meninggal akan kembali bangkit hidup?". Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata: "Awalayyul Inzaan Anna Khalakna Huniyukal Wala Mijrus Syaitan Tidak najir Semuanya kami telah menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada. Kita semuanya tercipta dari sesuatu yang tidak ada. Berawal dari ketiadaan. Maka Allah Taala mengingatkan kita bahwasanya kita itu awalnya dari tidak ada. Maka Allah sangat mudah bagi Allah Taala untuk mengulangi penciptaan kita nanti di hari di hari kiamat. Ini di antara dalil dari kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu lebih berat, lebih besar, lebih agung daripada penciptaan manusia. Allah swt mengajak kita berpikir bahwasanya penciptaan langit dan bumi yang jauh lebih agung dari manusia itu bisa diciptakan oleh Allah swt, apalagi kalau hanya untuk mengembalikan penciptaan. Manusia sangat mudah sekali bagi Allah sembahyangmu, wacananya. Yang dalam, juga, adalah tersebut adalah surat Al-Ahqaf ayat yang ke tiga puluh tiga. Allah swt. اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والقمر ولم يعيب خلقهم القادر على ايّ شيء Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah SWT zat yang telah menciptakan langit dan bumi Dan dia tidak kelelahan dengan menciptakan langit dan bumi tersebut Biqadirin ala ayuh iya mamuka Maha mampu untuk menghidupkan makhluk yang sudah puas Kita lihat di sini Allah SWT mengajar kita bersikir. bahwasanya Allah yang telah menciptakan makhluk yang sangat besar ini Yaitu tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi Itu maha mampu untuk Menghidupkan orang yang sudah Suafat Bala innahu ala hui syaih adi Benar, semuanya Allah maha mampu terhadap segala sesuatu Ini kelompok dalil yang kedua Membandingkan penciptaan kita dengan penciptaan langit dan bumi kita ini adalah makhluk yang sangat kecil. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya ya jarak antara langit dengan langit itu kurang lebih 500 ratus tahun perjalanan perjalanan yang jarak yang luar biasa jauh. Ya. Kemudian Allah swt memiliki tujuh lapisan dan tidak ada manusia yang mampu menembus langit yang pertama saja kecuali hanya sebagian Rasul seperti Nabi Muhammad SAW salam, ketika diangkat ke langit untuk Isra dan Mi'raj. Demikian pula di salat salat diangkat dari Beliau belok langit. Selain para Rasul tidak ada yang mampu untuk menembus langit. Dan langit pertama ini luar biasa luas. Bagaimana kata para ilmuwan? Berapa langit yang mereka ketahui sekarang? miliaran kilometer yang dekat. Itu baru yang mereka ketahui. Besar matahari saja jika dibandingkan dengan besar bumi, berapa kali lipat? Ribuan, bahkan ada yang mengatakan 1.350 kali lipat. Itu baru dibandingkan dengan matahari. Bahkan di planet yang ada, atau di langit yang pertama saja ditemukan ada ya, bintang yang besarnya ribuan bahkan ya, lebih dari itu, lebih besar dari matahari. Ini baru yang diketahui oleh manusia dan apa yang berada di langit bagaimana langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh dan bagaimana dengan kursi Allah swt yang jauh-jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Allah swt berkata luas siak kursi Yusuf sama artinya bahwa kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya perbandingan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi jika dibandingkan dengan kursi saja itu perbandingan cincin jika dilemparkan di padang pasir yang luas. Kemudian perbandingan kursi dengan ahs saja, itu perbandingan kursi dengan tujuh lapis langit dan bumi. Bagaimana dengan Allah Subhanahu SWT yang telah menciptakan semua makhluk tersebut. Oleh karena sungguh tidak pantas, sungguh tidak pantas jika kita makhluk yang sangat kecil ini menyembuhkan diri di hadapan Allah Subhanahu SWT. Maka apa susahnya bagi Allah Subhanahu SWT untuk menghidupkan kita setelah kemaskannya. Kemudian yang ketiga Kelompok dalil yang menunjukkan akan Adanya hari kebangkitan ini adalah Dalil-dalil yang menunjukkan akan Penghidupan bumi dengan tumbuh-tumbuhan Setelah kematiannya Kita lihat terkadang ada bumi yang mati Tandus Kemudian Allah berikan hujan kepada bumi tersebut Setelah itu tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan di tempat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berkata di surat Fussilat ayat yang ketiga puluh sembilan Wa min aya lihi anna al-ardu Dan di antara tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Engkau melihat bumi ini tandus, mati Fa idha anzalna alaihal ma'ah tazzat wa robat Dan ketika kami telah menurunkan hujan, hujan di atas bumi tersebut Ih Tetap Wamak Bumi itu pun Bergerak dan hidup. Inna Lilli Ahyaa Lamuhil Mauta Sesungguhnya zat yang telah menghidupkan bumi tersebut itu maha mampu untuk menghidupkan zat yang sudah wafat. Manusia yang sudah wafat. Inna Muallaqul Insaiqadir Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Ya ini kelompok dalil yang ke tiga. Klaim dalil yang keempat adalah dalil dalil yang menunjukkan akan terjadinya kebangkitan makhluk yang sudah wafat sebelum hari kiamat Di sana ada sebagian makhluk yang Allah wafatkan, kemudian Allah hidupkan sebelum hari kiamat Ada banyak dalilnya. Di antaranya adalah firman Allah SWT di surat Al-Baqarah. وَإِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ رَقْمٌ وَإِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي النَّوْكَ. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata wahai aku, pelihatlah kepadaku bagaimana aku menghilangkan zat yang sudah mati. Maka mas malah bertanya, ko lah awal abtu bin Maka Nabi Ibrahim mengatakan ko lah balak wala kiriyak saya sudah beriman Namun saya ingin menjadi Keimananmu itu lebih, lebih tegang lagi lebih, lebih bertambah lagi Maka kata ya Allah taala Panggillah empat burung Kemudian Potong-potonglah burung tersebut Dan diletakkanlah Bagian-bagian itu di tempat yang berbeda Di gunung ini bagian ini Di gunung ini bagian Kemudian panggil goreng tersebut Maka mereka akan datang kepada Engkau Dan itu terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga yang kedua Sebagaimana yang Allah Ceritakan di dalam surat Al-Baqarah Ayat yang ke-73 Tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Sa'in ya. Izalah Nabi Musa ada orang yang terbunuh dari Bani Israel. Maka tidak ada orang yang mengetahui siapa yang telah membunuh dia saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, <tuk> "Fa qul la tribu bi mauta <ternyata> wa yuriikum ayātihī la'allakum Maka kami katakan kepada dia, Bukulkanlah oleh kalian sebahagian dari anggota tubuh sapi tersebut kepada mayit tersebut. Maka mayit tersebut seketika apa? Hidup. Kemudian dia mengabarkan siapa yang telah membunuhnya kepada orang yang ada. Maka Allah semata-mata mengandali kayu hulmauta demikianlah Allah akan menghidupkan nanti orang-orang yang sudah meninggal. Ya Wa yurikum raya tihi laalakum dan Allah berlihatkan, memperlihatkan kepada kita kepada kalian akan kebesarannya ya agar kalian berfikir, agar kalian berakal. Kebangkitan sebelum hari kiamat saja sudah terjadi, ya maka apa susahnya bagi Allah swt untuk membangkitkan manusia nanti di hari di hari kiamat? Ini untuk bongkoknya, ada yang bisa membalas tidak? ya ada yang masih nyangkut ya pelampung dalil yang pertama saya ulangi ya itu dalil-dalil yang menunjukkan akan penciptaan makhluk di awal mula itu yang pertama Allah yang telah menciptakan manusia pertama kali itu maha mampu untuk mengulangi lagi penciptanya nanti di hari kiamat kemudian pelampung dalil yang kedua adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu lebih sulit daripada penciptaan manusia, apalagi kalau hanya untuk mengulangi penciptaan itu sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang ketiga adalah dalil-dalil yang menunjukkan ya mengenai penghidupan bumi setelah matinya, penghidupan bumi setelah matinya. Kemudian yang keempat adalah Dalil-dalil yang menunjukkan akan bahwasanya Allah SWT Telah menghidupkan sebagian makhluknya Setelah dia meninggal Sebelum hari kiamat ya. Itu adalah Empat kelompok dalil Yang menunjukkan akan adanya hari kiamat Akan adanya hari kebangkitan Nanti di hari kiamat Oke. Ini ada yang bisa Menyalakan lampu Saya agak kegelapan ini ya. Terus minimalnya di depan jasadnya. Ya yeah, bisa okay? ngomong ya. Hai. Seluruh manusia itu akan dibangkitkan dalam kondisi sebagaimana mereka diciptakan. Mereka akan dibangkitkan dalam kondisi Kufatan Yaitu tidak memakai alas kaki Rurotan Yaitu dalam kondisi telanjang; Murlan Dalam kondisi tidak di kita. Sebagaimana Kita tercipta ke dunia ini Tidak ada yang memakai sandal. Ada yang terlahir memakai sandal? Tidak ada Demikian juga kita terlahir Tidak memakai pakaian tidak ada satu manusia pun yang terlahir sudah makin-makin. Tidak Demikian juga seluruh manusia terlahir dalam kondisi belum dikitar. Maka demikian pula lah nanti di hari kiamat, manusia akan dikumpulkan dalam kondisi seperti itu. Hal itu berdasarkan Al-Fatihah Rasulullah SAW di dalam Bimit Bukhari nomor 3349. R.A.W. bersabda, Innaqun maksuluna bufatan warwatan burla sesungguhnya kalian akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitat. Ya, itu kondisi manusia serunya. Ya. Maka Aisyah radhiallahu anha pernah bertanya kepada rasulullah, saya, wah rasulullah, tidakkah laki-laki akan melihat wanita? Ya. Ini menunjukkan akan rasa malu menyira Aisyah radhiyallahu Malu Mengapa bagaimana Nabi dalam terbangkit dalam kondisi telanjang? Nanti akan terlihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-na'amu yawmal din ashadu qulub. Hari itu perilaku akan sangat berat. Orang sudah tidak lagi mempedulikan aurat orang lain. Dia masing-masingnya akan hanya memikirkan nafsi-nafsi diriku diriku maka tidak akan lagi memikirkan tentang Allah lawan jenisnya. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh manusia akan terbagi dalam kondisi lainnya. Dan orang yang pertama mendapatkan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Bukhari nomor 4740. Kalau ada hadis diriwayatkan oleh Abu Bukhari dalam kitab Sahihnya ini menunjukkan akan sesahih-sahihnya hadis. Karena para ulama mengatakan sebaik-baik kitab sesahih-sahih kitab setelah Al Quran adalah Sahih Bukhari. Maka ketika ada hadis yang diriwayatkan dari Sahih Bukhari menunjukkan bahwa saya Sempat cara tersebut tidak mungkin ada keraguan dan Nabi saw bersabda: "Awal menyusai yang mati ibrohim, orang yang pertama akan mendapatkan pakaian nanti di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim ahy dan Ali bin Abi Tholib ya mengatakan dengan sanad yang sahih Ya awal manjusaki Nabi Muhammad, orang yang pertama akan mendapatkan pakaian adalah Nabi Ibrahim kemudian selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan setiap manusia itu akan dibangkitkan dengan kondisi sesuai dengan amarah Allah. Adapun manusia di dalam hari kebangkitan itu perbedaan yang luar biasa. Ya, perbedaan yang jauh. Adapun orang-orang kafir, mereka akan dibangkitkan dalam kondisi berjalan di atas kepala mereka. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-97. Allah Subhanahu Wataala bersuam dan nashuhum yaman kiamat atas wujudnya dan warman wasumah dan kami akan bangkitkan mereka itu orang-orang kafir ala wujudihim di atas wajah-wajah mereka mereka akan berjalan di atas wajah-wajah mereka dalam posisi apa? Mia dalam kondisi buta, Wahbuk mandar dalam kondisi bisu, Wasuma dalam kondisi tuni. Semua orang orang kafir akan dibangkitkan dengan berjalan di atas kepala. Tidak cukup di situ, mereka juga tidak akan mendapatkan pengliaran, penglihatan dan tidak bisa berbicara. Itu di awal mereka dibangkitkan. Maka Ketika mendengar sabda atau ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad nomor 8755. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa yamshuna ala wujuhihim?" Ditanya Rasulullah SAW, bagaimana orang-orang kafir akan berjalan di atas wajah-wajah mereka? Maka Nabi SAW menjawab: Inna ladi amshahum ala akdamihim, qadirun ala alusiyum ala wujuhih. Sesungguhnya Zat yang maha mampu untuk menjalankan makhluk tersebut berjalan di atas kakinya, itu maha mampu untuk menjalankannya di atas wajah-wajah mereka. Itu siapa? Allah swt. Maka Allah maha mampu. Allah maha mampu untuk menjadikan orang-orang kafir Sekarang berjalan di perubahan bumi Dengan menggunakan kaki kaki mereka Dan Allah SWT juga maha mampu Untuk menjalankan mereka Nanti di hari kiamat di atas wajah-wajah mereka Itu jawaban Rasulullah SAW kepada Sahabat yang bertanya tersebut Maka orang-orang kafir akan dibangkitkan Dalam kondisi berjalan di atas wajah-wajah mereka Dengan kondisi buta, Tuli dan tidak bisa berbicara ini di awal mereka dibagikan, ya. Namun Syekh Soleh As-Sindi, ya guru kami di Madinah, beliau mengatakan bahwa saja. Adapun setelah itu mereka akan diberikan pendengaran, penglihatan dan mampu berbicara. Ya, setelah nanti ada proses. Nah, berdasarkan dalil-dalil dalil yang ada, ya. sebagaimana di dalam Al-Qur'an Kali Allah swt banyak menunjukil perbincangan antara orang-orang kafir dengan malaikat menjaga neraka. Berdasarkan dari dari yang ada tersebut, ya menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu nanti mereka akan bisa berbicara lagi nanti di hari atau di neraka jahanam. Mandiatu bilah. Maka itu kondisi orang-orang. Adapun kondisi orang-orang yang beriman, mereka akan dibangkitkan ya, sesuai dengan keimanan mereka. Semakin orang taat, maka semakin mulia nanti mereka dibangkitkan. Sebaliknya, orang-orang yang berdosa itu akan dibangkitkan sesuai dengan amalan dosa mereka. Semakin banyak dosa mereka, maka akan semakin hina mereka dibangkitkan. Barusan kita sudah menyebutkan tentang gara orang-orang yang kafir Kemudian yang kedua yang akan dibangkitkan dalam kondisi hina khusus yaitu orang-orang yang sombong, orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukhsharu al-mutakabbirun tiyamati qiyamati dar." Orang-orang yang sombong akan dibangkitkan nanti di hari kiamat seperti Semut kecil, sudah. Visual rija dengan bentuk manusia yang sudah mulu mingkul dimakan, mereka akan diliputi oleh kehinaan dari segala penjuru, sudah. Di orang-orang yang suka menyombongkan di permukaan bumi ini. Akan dibangkitkan Dengan bentuk manusia Namun sekecil Semua yani, Al jazar min jinsil amah Balasan sesuai dengan hamalan, ya? Ketika dia di dunia Melihat orang lain kecil Maka di hari kiamat dia dirubah menjadi Kecil di hadapan makhluk-makhluk yang -makhluk lain Itu yang ke Ketua Kemudian yang ketiga adalah Orang-orang yang dibangkitkan secara khusus yaitu orang-orang yang suka meminta-minta Tanpa adanya kebutuhan Orang yang suka meminta-minta Tanpa adanya kebutuhan Bagaimana mereka dibangkitkan? Dibangkitkan dalam kondisi Tidak memiliki daging pun di atas wajah mereka Pada wajah-wajah mereka wajah mereka. hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Muslim nomor 1040. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhihi musa'adun ahad." Artinya salah seorang senantiasa salah seorang diajarakan akan terus meminta sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekarat pada pintu di wajah dia Maka ini peringatan yang keras bagi kita Kalau memang tidak ada keperluan Tidak usah kita dibintang pada orang, orang Nah, Kadang sebagian orang itu Kalau ada yang mau pergi Persafat dia bilang apa Eh jangan lupa oleh orangnya ya nah, Hai, hati-hati Atau kalau ada yang Baru naik jabatan eh Mana ini segeranya ini Nah ini juga masuk hati-hati Nah, kecuali kalau memang dia meminta kepada orang yang memiliki kewajiban terhadapnya. Anak terhadap bapaknya boleh dia meminta, "Pak, ah, tolong bawain oleh-oleh ya." Boleh. Atau istri kepada suaminya, "Bi, tolong bawain oleh-oleh ya." Boleh. boleh, Karena memang orang tersebut memiliki hak terhadap orang tersebut. Adapun kita kepada teman kita apa? Tidak ada kewajiban dia untuk memberikan kita nafkah. Ya. Maka hendaknya hari ini kita perhatikan Tidak boleh kita sebarang meminta kepada ada yang orang lain Maka itu secara umum, Orang-orang semakin Jauh kesesatannya Semakin jauh maksiatannya Semakin hina nanti di hari Sebaliknya Orang-orang aliman Semakin dia beriman kepada Allah Maka dia akan semakin mulia dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika dibangkitkan. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Maryam ayat yang ke 85. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Yumnahsurul Muqtadin ila Rahmani wa dan di hari jika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa dalam kondisi mulia. Di hari kami mengumpulkan orang-orang bertakwa dalam kondisi mulia. Yes, ya. wasdaka artinya mengagumi dan kondisi mulia. Maka semakin orang bertakwa, maka dia akan semakin mulia Dibangkitkan nanti di hari kiamat. Sebaliknya di ayat yang ke-86-nya Allazabun ataakum min wanasuul mujrimina ila jahannam mawrida dan kami akan giring orang-orang yang berdosa dalam kondisi kehausan. Subhanallah. Ya. Adapun orang-orang beriman yang akan dibangkitkan secara khusus di antaranya adalah yang pertama para ahli wudu, orang-orang yang biasa menjaga wudu mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah, Nabi sallallahu wasallam bersabda, "Inna ummati yuda'una ila yuda'una yaumul qiyamah thumuran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam kondisi ya, anggota wudu mereka bercahaya. Maka ini menunjukkan akan pengamatan kita ber dan itu ya Kutaman kita menjaga menjaga wudu, -wudu kita. Ya. Dan tentunya pahala ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang anti terhadap air air wudu. Kemudian yang kedua, orang yang akan dibangkitkan secara khusus yaitu as orang-orang yang mati syahid. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari jalan Abu Hurairah beliau bersabda: "La yuqalam fi sabirillah, wa Allahu aalam diman yuqalam Illa jaa yaa al kiamat al laumul muda warihihi al misk. Tidak ada satu orang pun yang terluka di jalan Allah." Ini baru terluka, apalagi kalau terburu di jalan Allah Subhanahu Wataala. Waalaikumuasalam bismillahirohmanirohim. Dan Allah lah yang mengetahui siapa yang benar-benar berjihad di jalannya. Karena memang ada sebagian orang yang berjihad hanya untuk mencari, mencari nama, mencari ketenaran. Ilmaja ayub al kiamatil alamul muda wariyatamihunis. Kecuali dia anak tam di hari kiamat dengan membawa yang warnanya warna darah Namun aromanya aroma Kasturi Ini juga akan Kucamu orang-orang yang Syahid mati di jalan Masa-masa Mudah-mudahan orang yang Terbunuh di masjid Di selanjutnya baru itu Sebagai orang-orang yang syahid Kemudian yang ketiga di antara orang yang beriman yang akan dibangkitkan secara khusus yaitu orang yang meninggal ketika haji atau umrah. orang yang meninggal dalam kondisi berikhaww ketika haji atau umrah. hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dari Jalan Abu Abbas radhiyallahu anhu Nabi SAW mengatakan. Ketika seorang berada di Arafah, dia terjatuh dari untanya sehingga untanya menginjaknya dan dia pun wafat dalam kondisi seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Insiluhu bima'in wasidat. Mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Waka sinuhu fi dan kafadilah dia dengan dua kain. Wala tulkhithu" Wala Tuhan dan jangan berikan pasung kepada kepadanya. Wala Tuhan miru dan jangan tutup oleh kalian kepala nya. Fa'innahuukaatu yaman tiapati nihabiyah. Karena semuanya dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi bertahbia. Subhanallah. Jadi nanti di hari kiamat, kalau ada yang dibangkitkan dalam kondisi bertahbia, itu menunjukkan bahasnya dia meninggal dalam kondisi sedang melaksanakan haji atau umroh, dia ya. ya, dibangkitkan dalam kondisi tertentu. Ya. Saya berucapkan labbeykauloh, labbey, labbey kala sharif, kala kalbey, innalhanda wan niyametala kawanul, la shaitan. Maka itu cara orang-orang yang khusus dibangkitkan nanti di hari kiamat. Kemudian setelah manusia dibangkitkan, seluruh manusia akan dikumpulkan di satu tempat yang bernama masyarakat atau padang masyarakat. Ya. Bagaimana sifat padang masyarakat tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Yuksharun nas yu mal ala arghin bayudo afro kafur sattin napi, lai sabihha alamul ilah." Sifat dari pada makcik tersebut, sebagaimana disabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia akan dikumpulkan di hari kiamat di atas satu tanah bayudo. Yang pertama sifatnya putih cerah. Yang kedua afro, afro itu artinya pipih datar. Gafur, ya. softy, nuty, seperti roti yang masih bersih. Laysatifah alamunca. Kemudian tanda yang ketiga adalah tidak ada tanda atas kepemilikan seorang maka tanda yang pertama apa atau ciri yang pertama dari ya padang pasar putih, ya. kemudian yang kedua pipi datar tidak ada yang tinggi, kemudian yang ketiga tidak ada tanda kepemilikan seorang oh ini milik si fulan oh ini milik si fulan tidak ada, ya semuanya akan dikumpulkan di satu tempat. Dari awal pula penciptaan ada sampai nanti manusia yang terburuk yang dibangkitkan hari kiamat kepada mereka. Hal itu juga berdasarkan firman Allah SWT di surat Ibrahim ayat yang ke-48. Allah SWT berfirman, ya umatubad, darul ya Di hari, yang bumi diganti dengan bumi yang lain. Para ulama berseberangan pendapat. Apakah bumi yang kita tinggali itu berbeda dengan bumi yang dah masha? Syaikhul Aal Abdul Aziz Al Subki beliau mengatakan berbeda. Berdasarkan keumuman ayat ini, yaumatuballadhanam alboyaal al. Ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, namun sebagian ulama lain tidak. Mereka mengatakan bumi yang ada ini, ya itu akan diganti sifatnya saja. Ya, diganti sifatnya saja walaupun buminya tetap yang ini. Akan diganti menjadi rata, putih dan tidak ada tanda-tanda pilih sesorang, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza zilzilatil ardh zilzalaha wa akhrajatil ardh asqalaha wa qala insanu ma laha yansifu tuhbisu Di hari itu bumi akan mengabarkan apa yang terjadi di itu nanti terjadi di hari kiamat Bumi akan menganggarkan Apa yang terjadi di atasnya Maka hati-hati ya Kalau kita bermaksiat Yang pertama Allah yang akan menjadi saksi terhadap kemaksaian kita Yang kedua Para malaikat akan mencatat akan kemaksaian kita Yang ketiga Bumi akan menjadi saksi terhadap kemaksaian kita Yang keempat adalah kulit kulit kita, penyenggaraan kita, penglihatan kita akan menjadi saksi terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ya. taala berfirman, "Wama kuntum tastafiruna, ay wa al-abwaab wa wa al-rududukum, walakin balantum anna la ya'lamu mafihim limaa ta'malun." Inna. dan kalian tidak akan bisa bersembunyi dari persaksian Pendengaran kalian dari persaksian penglihatan kalian dan dari persaksian kulit-kulit kalian semua. Nanti di hari kiamat kulit-kulit kita akan berbicara. Oleh karenanya, mereka akan berkata sebagaimana Allah telah ceritakan di dalam Al-Qur'an, "Qulul li jmudihim lima shahidtum 'alaina." Mereka akan berkata kepada kulit-kulit mereka, "Kenapa kalian menjadi saksi terhadap kami? Bukankah adalah kulitku?" Maka mereka akan mengatakan polu atau penolong dari atau punasi kulit-kulit itu akan mengatakan Allah telah menjadikan kami berbicara sebagaimana Allah telah menjadikan berbicara makhluk-makhluk itu sederita. Maka bumi mana yang kita pijak, langit mana yang kita berteduh? Kalau kita masih bermaksud kepada Allah Subhanahu Kemudian diantara sifatnya juga, bahwasanya tanah tersebut belum terjadi di atasnya kemaksiatan. Nah ini dalil yang dipakai bahwa saya bumi itu bukan bumi yang kita pijak. Walaupun misalnya penyelesaian ulama dalam masalah ini kuat, dan ini dia menjadikan akidah itu perkara yang bersesat tidak para ulama menjelaskan bahwasanya perkara seperti ini walaupun berada dalam permasalahan akidah itu bukan dalam masalah usul bukan dalam masalah pokok-pokok agama ini masuknya ke dalam perkara cabang-cabang syariat walaupun berada dalam masalah akidah. Lalu solusinya adalah hadis riwayat dari hati dari jalan yang masuk di hadirat Allah subhanahu wataala. Yusharul nasu'ala Walaupun takfihadabun haroh, walaupun takfiha ya. fakihah, manusia akan dibangkitkan pada suatu tanah seperti perak, yang mana di tanah tersebut belum ditumpahkan darah, belum terjadi perubahan darah di atas. Berbeda dengan bumi, walaupun takfiha fakihah dan belum terjadi kemaksiatan di atasnya. Ya karena yang namanya kemaksiatan itu memberikan pengaruh kepada kepada makhluk-makhluk yang ada, tidak hanya hatinya akan terpengaruh, bahkan makhluk-makhluk yang ada merasa tersakiti dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Ya, oleh karenanya di dalam satu riwayat bahwasanya batu atau hajar aswad itu ketika pertama turun ke dunia warnanya apa? putih. Hitam disebabkan oleh dosa-dosa anak-anak surga. Sebaliknya makhluk-makhluk itu senang ketika ada manusia yang berbuat kebaikan di atas makhluk Sebagaimana suatu ketika. Ya di dalam riwayat disebutkan bahwasanya mimbar yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW berkhutbah ketika mimbarnya diganti mimbar itu nangis merengek merengek maka para sahabat heran ini suara tangisan dari mana? Nah, ini. Bahkan Rasulullah SAW mendekati mimbar itu kemudian yang mendenangkannya seperti yang kita mendenangkan anak kita sampai mimbar tersebut tiada ya, sunan ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, ba. Makhluk itu senang ketika kita berbuat tak kepada orang surra. Sebaliknya, ketika kita berbuat makcik, makhluk itu merasa tersiksa. Ya. Olehkannya dalam satu doa ada yang menjelaskan bahawa ketika orang yang berdosa wafat, ia setali horminhu ibad, ia ya, akan merasa istirahat dari kematian orang yang berdosa itu para hamba. Walbidah bahkan negeri-negeri. Wasaya, wasdawah bahkan pohon-pohon dan hewan-hewan merasa istirahat dengan kematian orang yang berdosa tersebut Semangat. maka kemaksiatan itu tidak hanya berpengaruh terhadap hati sanggup bahkan berpengaruh terhadap maka kematian maka seluruh manusia akan dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan semuanya, tidak akan ada yang selamat tidak akan yang ada yang mampu menghindarkan diri dari Proses pengumpulan itu. Allah Subhanahu Wa Taala bersuara dalam Surah Maryam ayat 54 sampai 95. Lapanlah saul, wah ada, wah ada, wah kuluhmu adhihi yau dan semua Allah Subhanahu Wa Taala telah menghitungnya satu-satu. Tidak ada yang terlewat. Wah kuluhmu adhihi yau mal kiamatifadz dan mereka semuanya akan datang sendiri-sendiri nanti di hari kiamat. bahkan para hewan nanti akan dikumpulkan, tidak hanya manusia, hewan dikumpulkan semua. Nabi s.a.w ya, pernah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2582, la tu'ad dunnal hukum nisa akan diserahkan hak-hak itu kepada sang pemiliknya. Ila ahliha yaumul qiyamah, di hari kiamat. Hak tayyobul sya'ir jalha minasya tilqorna. Bahkan hak atau kedoliman yang terjadi dari ya kami yang memiliki tanduk yang menyeruduk kepada tanding yang tidak memiliki tanduk itu akan dikisar. Tetapi ini di hari kiamat sudah. Kejahatan antara hewan saja akan dibalas. Apalagi kejahatan sama manusia apalagi kejahatan manusia terhadap makhluk makhluk yang ha. ya. Oleh karenanya Allah mengatakan refinement dalam surat At-Takwir ayat yang kelima wa idzal bukhu syurushiyat dan ketika hewan-hewan dikumpulkan. Semua mereka juga akan dikumpulkan. Namun apa yang berbeda setelah mereka diberikan hak-haknya di kesalangs antara sesama hewan mereka akan dirubah menjadi tanah. Itu yang berbeda dengan kita. Setelah selesai perkara hak-haknya, mereka akan dirubah menjadi tanah. Ketika itu orang-orang kafir akan berkata sebagaimana bercerita oleh surat al surat an Naba ayat yang keempat puluh wa yaqool kafiru ya laytani kuntumohak. Ketika itu, ketika mereka melihat ya. Hewan-hewan sudah dirubah menjadi tanah, mereka akan mengatakan, ya, daikani butuh doa. Aduhai, kalau saya itu dirubah menjadi tanah susah. Mereka ingin menjadi seperti hewan, karena mereka tahu mereka akan mendapatkan adab yang luar biasa dari allah subhanahu wa taala. Maka hari itu adalah hari yang luar biasa berat, hari yang luar biasa sulit sehingga para nabi ketika seluruh manusia merasa sulit ya, dikarenakan nanti matahari akan didekatkan sejarak satu satu mil dari manusia sebagaimana saudara lusur masuk masalan dari net muslim dan nusham suyul wal kiamat bin al khalti hatta tabunaminum tabiat dari mil akan didekatkan nanti matahari kepada makhluk makhluk sampai jaraknya hanya satu mil Sebagai mulanya mengatakan satu milnya dunia, yaitu satu kilometer setengah. Sebagai mulanya mengatakan hanya satu jengkal, yaitu apa? Sejarak alat yang biasa dipergunakan untuk berjalan. Berarti matahari sangat dekat. Atau ya paling jauhnya adalah satu mil jarak du dunia. Berarti sangat sangat dekat. Maka manusia sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim lagi, yang di antara mereka akan ada yang Berkeringat ya Sampai semata kaki Di antara mereka ada yang berkeringat sampai Lutut, di antara mereka ada yang Berkeringat sampai pinggang Di antara mereka ada yang tenggelam dengan ya sampai Rososan menuju ke arah mulutnya Ini tergantung dengan Amalan Maka ini adalah hari yang sangat berat Yang mana Allah SWT Befirman Di hari yang ketika itu bayi atau anak-anak menjadi perubahan saking beratnya hari itu. Ketika itu seluruh manusia akan berusaha mencari pertolongan, mereka akan menemui Adam. Maka Nabi Adam yang akan mengatakan: Robbi Robi baqoban namyamtoqoblahu mislahu walayamtoqobla baadahu misla. Sungguhnya Robku sekarang sedang marah. Yang kemarahannya itu belum pernah terjadi sebelum ini dan tidak akan terjadi seperti istilahnya kemarahan yang luar biasa. Kemudian Nabi Adam menyebutkan bahwasanya semuanya saya telah berbuat kesalahan. Kemudian manusia akan pergi menemui Nabi Nuh Alisa. Demikian juga kemudian manusia akan menemui Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Kemudian akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nabi Muhammad SAW akan mengatakan adalah adalah saya yang berhak memberikan syafaat itu yang dikenakan dengan syafaatul utma syafaat yang terbesar yang akan dirasakan oleh seluruh makhluk. Oleh kerana itu, kalau kita selesai agak kita baca doa apa? Allahu marobba hidiyah alatil was salatil kawina alim Muhammadin was Berdakwah kepada Nabi Muhammad al Wasirah wal Fawwahirah. Para ulama menjelaskan itu adalah syafaatul Ummah, ya, syafaat yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk di hari di hari kiamat. Maka itu adalah hari yang sangat berat. Ya. Dan di antara orang yang akan mendapatkan keringanan adalah orang-orang yang Disebutkan oleh Rasul yang salah satu adalah Allah bil. Ada tujuh golongan yang mereka akan mendapatkan di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari orang sembarangan macam mana ini aja yang biasa kita dengar. Siapa saja yang pertama imam yang adil, imam yang adil. Yang kedua ya rasul kalbu mu ada Masjid laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid kalau di luar tuh ingatnya ke masjid. Ya. ini saya insya Allah sholat di mana ya, mawib bisa sholat di mana Dia terpaut terus dengan masjid, rindu kepada masjid. ya Kemudian yang ketiga adalah rojulul taatul roatul dan iman silmi wa jamalik maqalaini afalulah. Laki-laki yang digoda oleh wanita yang memiliki kedudukan dan harta miliki dulu dan kecantika, Lalu dia mengatakan apa ini aku fana saya takut kepada allah. Kemudian yang keempat adalah, ya, laki-laki yang mereka, ya, mengingat allah swt ketika menyendiri, kemudian meneteskan kedua mata, meneteskan kedua matanya itu kedua air mata. Meneteskan ya kedua matanya air mata. Harap takut kepada Allah subhanahu wa taala. Ya. ya, kemudian. Para pemuda yang tumbuh kembang Di dalam beribadah kepada Allah SWT Itu yang keberapa? Yang kelima Yang keenam adalah ya, Orang-orang yang bertemu atau <tuk> mencintai karena Allah, mencintai karena Allah, bertemu dengan orang dia senang karena dia bertapa kepada Allah dan yang terakhir adalah orang-orang yang bersembahyang, ya kemudian dia sembunikan sembahyangnya. Saya kan disebutkan dalam hadis ini hat dalat alam siman fumatin sibu yaminu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya. Ya. Ini menunjukkan akan ya keikhlasannya di dalam Tersebut. Maka mereka adalah orang-orang Yang akan mendapatkan keringanan Nanti di hari Di hari kiamat Setelah itu seluruh manusia akan dihisap Setelah mereka dikumpulkan Semua mereka akan dihisap ya. Maka Pertama, sebelum dihisab mereka akan dihadapkan kepada Allah subhanahu wata'ala. Berdasarkan firman Allah subhanahu wata'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke 49, wa uribu ala robiikal sofa. Seluruh makhluk akan dihadapkan kepada Allah subhanahu wata'ala dalam kondisi bersaf. Sebagian ulama mengatakan seluruh manusia akan bersaf menjadi satu saf. Sebagian ulama lain mengatakan akan menjadi saf-saf yang baik. Menurut ulama ahli tafsir Setelah ditampakkan dihadapan kepada Allah, maka manusia akan menghadapi yang namanya hisab, hari perhitungan. Ya. Dan hisab ini terbagi menjadi dua. Hisab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-af, pakai ain, al-af, ain, ro, do, ar. Itu ketika seseorang berdua-duaan dengan Allah Swt, kemudian Allah Tampakkan amalan-amalannya. Allah hanya menampakan amalan-amalannya. Sehingga dia pun mengakui akad dosa-dosanya. Ini yang pertama. Penampakan amalan terhadap hamba tersebut kemudian dia mengakui dosa-dosanya. Setelah itu Allah ampun. Ini yang pertama. Yang dinamakan dengan hisab nasiyah. Allahumma hasihi hisab nasiyah. Ya Allah, ya Allah, hisab nasiyah yang mudah. Ini yang dinamakan dengan hisab yang mudah. Yang kedua adalah Al-Munah atau Kisah Ban Asiyah Munah Qasyah atau kisah yang sulit Kisah yang sulit ya. Kisah yang sulit Dario yang menunjukkan akan jenis kisah yang pertama adalah Sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ibn Amba Yang sebutnya Allah SWT Akan mendekatkan orang beriman ya, Kemudian mendekat Sedekat-dekat Kemudian Allah SWT Akan mengatakan kepadanya At-tarifullah Berbeda Apakah kamu tahu dosa ini? Apakah kamu tahu dosa Apakah kamu tahu dosa ini? Terus ditanya seperti itu Kau tahu dosa ini? Kau tahu dosa ini? Terus didapatkan kepada kita dosa-dosa Sampai ketika dia sudah merasa Wah oh, saya akan bidasai Maka Allah Subhanahu SWT akan berfirman Satarutu halalika Fidhnya Wa anaa agfiru halalika kau yakin kita bahasanya nanti. Di dunia telah aku tutupi dosa-dosakan dosa kau, dan hari ini akan aku ampuni dosamu. Setelah itu dia diberikan catatan amalannya yang baik. Ini adalah yang dinamakan dengan islamiasial. Atau alif dan baya, kamu tahu dosa ini. Atau hidup dan kamu tahu dosa ini. Makanya apa yang terbenar ya ya ya oleh kerana Al-Fudail bagian mengatakan ya saudara buat yang sungguh bu, dosa itu walaupun engkau jarak memaafkanku ya saudara buat yang sungguh bu, dosa itu walaupun engkau memaafkan sekarang kalau ada seorang yang kuliah Tahu akan kesalahan-kesalahan kita Padahal kita berusaha untuk yang tidak menampakkan kesalahan Bagaimana perasaan kita yang Allah? Tentu malu Bagaimana jika hal itu terjadi Di hadapan Rabbul Alami Allah menampakkan kesalahan Bahannya sudah dilihat Mengatakan suhu dosa itu Walaupun Allah memahaskan kita Karena kita akan merasa malu Di hadapan Allah SWT Kemudian Adapun yang kedua dalilnya adalah nabi sadar nabi so saw dalam riwayat muslim yang membantu kisah kisah orang yang dihukus kisah orang yang ditanya seluruh amaranya bahkan akan dinas dalam riwayat lain membantu kisah kisah ujib orang yang ditanya seluruh amaranya kenapa kamu berbuat ini dan kamu berbagi. Kenapa kamu berbagi? Dia akan diazab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang hanya didapat besarnya kemudian orang akan yang saya mengaku saya waktu maka dia akan mendapat ampun dari Allah Subhanahu Maka mudah-mudahan kita semua ya, mendapatkan saat yang mudah Dan kita lebih mendekat kepada Mas Broka mudah-mudahan kita masuk di dalam golongan 70.000 manusia yang masuk ke dalam surga Allah Mas Broka Adam tanpa hisab dari ada. Mungkin 70 saja secara otomatis dan fisik da dan berusaha mengada-ngada menjadi wafat kita Ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Mungkin ada yang bertanya ya. Kan? Hal dia terbesar. Pertanyaan yang disampaikan, apa yang akan dilakukan manusia yang sudah meninggal di dalam kubur? Hmm. Apa memang ada sisa kubur untuk manusia yang banyak melakukan dosa di dunia dan juga sebaliknya? mendapatkan nikmat kubur atau cobaan kubur yang baik sebelum dibangkitkan dari kubur. Jadi jawabannya adalah iya. Berdasarkan tadi hadis yang sudah kita sebutkan ya bahwasanya orang yang berdosa ya itu akan mendapatkan adat sesuai dengan dosa-dosanya. Di antaranya adalah hadis menunjukkan akan itu ya hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ingkar kubur dan azab. Ketika melewati dua kuburan Nabi sahaja bersabda semuanya kedua peminik kubur itu sedang diadap. Wa ma'yu anta fi kabil dan kedua orang itu sedang diadap bukan dikarenakan sebab yang berat, sebab yang sepele. Wa amal ahru luma paya musib Adapun yang satunya itu dia sedang tiada menyebarkan fitnah, menyebarkan adzamba. Wa amal ahor ya malah jazatik dibully oh, atau melakukan Adapun yang kedua yaitu dia tidak mensucikan diri setelah kencing Ya ini diantara ya penyebab seseorang mendapatkan agar buru yaitu ketika seorang tidak mensucikan diri dari air kencing. Oleh karena kita sedih melihat sebagian kaum muslimin kencing di tempat jangan. Ya. Sungguh-sungguh kalau mereka membersihkan diri dengan tisu atau dengan dengan kain ya, atau dengan daun ini ulama alam mereka bersih atau tidak? Padahal hal itu merupakan sebab seorang mendapatkan ada kubur. Sungguhnya kedua orang sukses dianggap padahal sebabnya tidak berat. Wa masya Allah, wa nifta bil sebabnya tidak berat, sepele ya, tinggal membersihkan diri dari angin kencang. Maka ini diantara dari kemudian. Amalan yang menjadikan seorang mendapatkan azab kubur ya. Yang pertama tadi adomba, yang kedua tadi tidak bersuci dari ya. Dari air kencing, yang ketiga adalah seorang yang berdusta sehingga dustanya itu tersebar ke mana-mana. Ini juga golongan sebab seorang mendapatkan azab kubur. Sebagai mana Rasulullah -rasul -rasul SAW bersabda Kazzabul yang diberikan bah Fatah minu'anlu hatta afah." Yaitu orang yang berdusta sampai Dustanya menyebar ke seluruh penjuru ya. Ini sebab dia mendapatkan azab kubur Karena ketika itu Rasulullah -rasul SAW sedang diajak oleh malaikat melihat Sebagian manusia yang sedang diadab kubur Kemudian yang keempat adalah orang yang meninggalkan Al-Qur'an Tidak mengamalkannya tidak mau membacanya. Meninggalkan Al-Qur'an. Ya, tidak mau mengamalkannya. Padahal dia tahu tentang Al-Qur'an. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya, rajulun 'allama al quran sanama'a billayl wa la ta'mal fihi Itu orang yang diberikan Al-Qur'an mampu untuk membaca Al-Qur'an. Namun di malam hari dia tidur, bahkan mungkin tidurnya itu sampai dia tidak sholat subuh Kemudian di siang harinya dia tidak mau beramal dengan amalan Qur'an ya, Padahal kita tahu bagaimana akhlamnya Rasulullah SAW itu seperti Al-Qur'an al Nabi SAW akhlamnya sama dengan Al-Qur'an Kemudian yang kelima yang menjadi senang mendapatkan adab umur yaitu perzinahan ya sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya Rasulullah melihat orang-orang yang sedang diajar. Kemudian di antara mereka ada yang diajar di tempat yang kerucut. Ya, disebutkan itu adalah orang-orang para -orang besinya. Apa saja yang menjadikan seorang terhindar dari adab kubur? Ya, secara umum kemahuk ketakada. Sebaliknya, semakin orang banyak berbuat rahasia, dia akan semakin besar mendapatkan adab kubur, Nah, ya. baliknya semakin banyak orang berbuat taat, semakin besar dia ya terhindar dari azab kubur. Namun di sana ada amalan yang menjadikan seorang terhindar dari azab kubur, ya, seperti dia meninggal di jalan Allah, membaca surat tabarak setiap malam, kemudian banyak beristighfar kepada Allah, banyak meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur terutama sebelum kita Salam, Allahumma ya Alladzim kami, ada bilqobril, ada bijahna, minfi tanjiu, minfi nakir. Itu adalah sebab-sebab yang menjadi pernyataan salah dari adat. Mungkin itu jawabannya. Oh, ada, ya. ada. Cukup. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. السلام عليكي يا محمدي وارسل دعانا ان الحمد لله رب العالمين صدق الله ربنا انك اسوال لله ان استغفرك وتغفر السلام عليكم